Selamat siang Pak Rudi Halo ya Oh Pak Roni s i l a k a n Ya saya cuma mau komentar tentang ini ya、e, Kalau untuk、e, urusan logistik Saya pikir dari pihak custom e r ini di Indonesia masih dibenarin ya Ini biasanya diperculit Itu aja パーソ u リー、サマ k トコロッシー a n segala,、itu,、er ah、itu. Itu ada,、kemungkinan,、besar,、itu,、ada,、unsur,、kesengajaan,、dari,、pihak,、itu,、juga,、mm.、terima,、kasih,、terima,、kasih,、pak,、Roni,、ャ a タン、ギャラ、タン、ギ a ラ、タン、ギャラ、タン、ギャラ、a ン、ギャラ、タン、ギャラ、a ン、ギャラ、タン、パー、パー、ギャラ、パー、パー、パー、パ i パー、パー、パー、パー、m ー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パー、パ n y a p e n d a p a t a n dari b i h a s u k s e a dan sebagainya, saya kira susah m e m p u a n g k a n orang itu. Tapi yang lebih penting lagi, buka semua p e o g r a m sebanyak mungkin i n d o n e s i a lebih s e k a r a n murah kok. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Panggabean, selamat siang. Selamat siang, siang. silakan h Pak. Ya, yang perlu diperbaiki pertama tentu infrastruktur kita yang masih parah sekali. l e b i yang kedua, mental aparat untuk mempercepat proses. k a n m e m t a n d aparat pun kemudian Bagaimana sebalnya amplop yang harus diselipkan Dan yang ketiga, budaya kerja yang harus Ditekankan kepada seluruh、uh, masyarakat ini Bahwa kita hanya bisa maju Kalau、uh, kerja kita Kerja yang Terus Baik, terima kasih Pak Panggabean Pangarko, selamat siang マルシューチーを a クル ka、um ok、サモアパラプランガーフォンブリンタポリティシー、サワマーオタクマラカンアリチューチー、ミキリないタン、ウカミキリンいニアントフォローチーディリスンディいジャン、ウントパタイ、デリカリドゥントパタイ、アレカティダマメキリカンウンなバンサイニモー、モニアンバゲマナ、マラカタウ、タンジュムリョクマチェス、マラカタウ、ジャランジャラン、ウカタウ、マラカタウ、マラカタウンバイカン、マラカミキリアパタイ。 Jadi otak mereka harus dicuci dulu Supaya bisa memikirkan bangsa ini maunya mau maju atau enggak Itu aja, terima kasih Baik, terima kasih Pak Sudibil, selamat siang silahkan. silahkan Jawabnya begini Pertama adalah kondisi jalan yang kadang-kadang rusak, putus Kedua adalah banyaknya pungli di jalanan itu Baik pungli oleh aparat maupun pungli oleh orang-orang di sepanjang jalan Nomor tiga adalah kondisi sopirnya yang kurang bagus Trusnya kurang bagus, jadi jangan disalahkan aparat s aja atau h a n y a di jalan. Kondisi perusahaannya juga kadang-kadang menjadi masalah karena perusahaannya kacau dalam membayar gaji karyawan sehingga sopirnya bekerja s a l a h s a l a h Yang nomor empat adalah paling penting adalah bahwa kalau bisa tidak melalui gudang-gudang atau s e m b a t a n penimbangan, langsung aja lewat kereta rel, langsung jalan. Kalau ada kereta rel, kalau nggak ada kereta rel. 何 e 起こるかを考えると、私はそれを考えると、私はそれを考えると、私はそれ a 考えると、私はそれを考えると、a は a れを考えると、それを考えると、i れを考えると、それを考えると、それを a え a と、それを考えると、それを考えると、それ a 考えると、それ a 考えると、t れを n d a p a t k a n masalah. Itu yang paling penting di negeri Indonesia karena、uh, para aparatnya itu kebanyakan memungli mem orang-orang yang bisnis logistik. Jadi otomatis menghindari. Jam-jam yang、uh, operasional dia, mungkin kalau ngirim barang lebih baik tengah malam, jam dua belas malam atau jam satu malam gitu. Nah itu risikonya ditodong, di, apa namanya, dikerjain, nah itu bahaya sekali. Karena itu harus orang-orang yang keamanan, mungkin bekas PTNI, Polri yang nyetir lebih berani gitu ya, daripada orang-orang yang biasa. Terima kasih.